Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia. Pada acara penyejuk hati ini kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir Akan bersama-sama dengan para pendengar Untuk mengkaji kitab suci Al-Quran Lewat tafsir yang sedang kami terjemahkan Tafsir Sha'rawi Yang ditulis oleh Sheikh Muhammad Mutawali Sha'rawi Sebagai perkenalan bahwa Safir Al Azhar berdiri di Medan Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 1998 yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Losah MA yang pada saat ini merangkap sebagai ketua umum MUI Sumatera Utara. Adapun penasehat dari Safir Al Azhar Mesir di medan ini adalah Haji Mahmud Aziz MA Profesor Dr. Hasbalah Tayyip MA Profesor Dr. Ali Yaqub Matondang MA Kiai Haji Zulfikar Ajar Dr. Randa Cik Tanti Dan ketua hariannya Merangkap sebagai ketua tim terjemah Saya sendiri Haji Zainal Arifin MA Kemudian Saudara Haji Hanafi Ismet LC Sebagai Ketua Harian Merangkap Ketua Litbang Dan Haji Fahmi Zulfahmi LC MA Sebagai Ketua Harian Dan merangkap sebagai Ketua Bahasa Arab Haji Safiyar LC Sebagai Ketua KBIH merangkap Ketua Harian Adapun Sekretaris Umum dari Safir Al-Azhar adalah Haji Ardiansah LCMA Dan Bendahara Umum merangkap Ketua Sekretariat Haji Ahmad Perdana LCMA Kegiatan Safir Al-Azhar selama ini adalah menerjemahkan Tafsir Sa'arawi yang sekarang telah terbit dua jilid Kami mohon doa dari pendengar yang berbahagia Agar mudah-mudahan Oglo memudahkan jalan kita Untuk menerbitkan jilid 3, 4 dan 5 pada tahun 2006 ini Dan menyelesaikan terjemahannya Serta menerbitkan jilid 7, 8, 9 dan 10 pada tahun 2007 Selain menerjemahkan tafsir Sa'arowi Tim terjemah juga telah menerjemahkan Tafsir Ghazali dan Dialog dengan Iblis, serta beberapa buku kecil lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, untuk mensosialisasikan kegiatan yang telah kami lakukan selama ini, maka pada pertemuan kita yang berbahagia ini, dalam acara penyejuk hati, kita sama-sama mensosialisasikan Tafsir Sa'rawi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI yang telah memberikan ruang dan waktu untuk menyiar kegiatan kami ini dalam acara tersebut. Adapun kegiatan kita pada program Penyejuk Hati ini akan dimulai dalam seri Lautan Al-Fatihah yang pada pertemuan kita saat ini akan disampaikan oleh Haji Zulfahmi LCMA Terima kasih Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walaudwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala asrapilmursalin Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mendengar RRI yang Budiman Tadi sudah Diberikan sedikit Pengantar Pengenalan mengenai tim Sapirat Lajar Dan pada saat kesempatan kali ini Kami mencoba Mengkaji mengenai pengantar Dari surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah ini Di dalam riwayat Disebut juga dengan surat madaniyah dan makkiyah. Yang dimaksud dengan madaniyah dan makkiyah, bahwasannya surat al-fatihah ini diturunkan di Madinah juga diturunkan di Mekah. Pada awalnya surat al-fatihah diturunkan di Mekah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al al-alaq pada saat itu nabi mengalami kebingungan karena dia mengalami suatu peristiwa yang besar yang pertama kali dialaminya kemudian dia mengajukan menceritakan peristiwa tersebut kepada istrinya khadijah selanjutnya khadijah membawanya kepada saudaranya waraqah bin nawfal kemudian mempertanyakan mengenai perihal Peristiwa kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW Setelah itu turunlah surat Al-Fatiha Kemudian surat ini juga turun untuk yang kedua kalinya Bahkan yang ketiga kalinya Yang kedua kalinya turun ketika Diperintahkan Nabi Muhammad SAW Untuk Isra' dan Mi'raj menerima perintah salat dan pada waktu itu diturunkan juga kepada beliau surat al fatiha Dan yang ketiga kalinya surat ini juga diturunkan pada masa peristiwa tahwilul kiblah atau perubahan arah kiblat yang awalnya ke arah Baitul Maqdis dirubah menjadi ke Makkah al-Mukarramah tepatnya ke Ka'bah. Jadi demikianlah sejarah mengenai surat al fatihah Madaniyah ini menurut pendapat sebagian ulama adalah bisa juga dinyatakan surat atau ayat-ayat yang turun di Madinah Makiah adalah ayat atau surat yang turun di Mekah namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya yang dikatakan dengan Makiah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum hijrah dan ada juga uh, dan Madaniyah adalah ayat ataupun surat yang turun setelah hijrah Ya Ustadz Zul Fahmi, uh, uh, saya ingin menanyakan kenapa al-fatihah ini surat al-fatihah ini dinamakan dengan al-fatihah? Kenapa tidak dengan nama surat Iqra atau surat apa? Karena dia kan dia dimulai uh, di awal sekali gitu. Ya. Jadi surat ini disebut juga dengan surat Al-Fatihah Fatihah itu diambil dari kata Fatahah artinya membuka Jadi Fatihah ini adalah membuka atau pengantar kepada Al-Quran Jadi Fatihah ini sebagai pembuka daripada Al-Quran Juga disebut juga pembuka dari berbagai pintu-pintu Maqasid, Abu Abu'l Maqasid Maksudnya di sini. Fatihah ini bisa mengantarkan orang kepada kemurahan dalam menggapai maksud-maksudnya baik di dunia maupun di akhirat. Fatihah juga disebut dengan Fatihah karena dia membuka pintu-pintu rahasia ilmu-ilmu yang ber, yang ada terkandung di dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu dia disebut juga dengan Al-Fatihah. Ada juga nama lain dari surat Al-Fatihah yaitu dia disebut juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Qur'an. Um di sini artinya adalah induk atau ibu Ibu daripada kitab Kenapa surat Al-Fatihah disebut juga dengan Umbul Kitab Ibu tentunya adalah seorang yang mengandung Sama halnya dengan Fatihah Al-Fatihah ini mengandung Atau Umbul Kitab ini mengandung segala maksud dan tujuan Yang termaktub atau yang tercantum dalam seluruh isi Al-Quran Oleh sebab itu dia disebut juga dengan Umbul Kitab uh, Ustadz Fahmi kalau mungkin saya bisa bertanya sedikit Kadang kita dalam berdoa mengatakan Kalau sudah mungkin selesai doanya Kita mengatakan Al-Fatihah Apa maknanya? Kenapa kok Al-Fatihah dibaca di akhir doa atau di tengah-tengah doa? Ya, sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya Bahwasannya Fatihah ini adalah Pembuka Patihatu Abuwabul Makasid pembuka atau yang membuka pintu-pintu kemudahan bagi tujuan-tujuan baik itu tujuan atau maksud atau hajat di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam patihah ini dalam sebuah hadis dinyatakan Kosam tu solah bayni ma bayna abdi wali abdi masala. Aku bagi salat itu antaraku dengan antar hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi nama lain dari surat al Fatihah tadi adalah As-Salah. Jadi jelas di situ, surat ini dibagi, ada bagian untuk hamba, ada bagian untuk Tuhan. Nah, jadi jelas di sini, uh, apa hak Allah, apa hak hamba, kan gitu. Jadi hak hamba ini, apabila dia benar-benar beribadah kepada Allah, maka dia berhak untuk meminta, Iyakan na'budu wa'iyakan estain. Kepada mulah kami menyembah dan kepada mulah kami mohon pertolongan. Nah, jadi jelas di situ ada permintaan. Jadi dengan begitu tentunya surat ini adalah sebagai kunci untuk atau adab untuk meminta kepada Allah yang dengan kunci meminta ini seseorang dapat memperoleh keinginan keinginannya baik itu keinginan dunia maupun keinginan di akhirat. Jadi kalau Pak Ustad saya bisa fahami dari penjelasan pak zainal nustat fahmi tadi bahwasanya uh, diucantumkan uh, al-fatihah dalam doa itu agar lebih terasa konkret doa itu agar doa itu betul-betul serius di diungkapkan uh, kepada allah subhanahu wa taala jadi diperkuat lagi dengan uh, mengucapkan membacakan al-fatihah bersama-sama baik akhir ataupun pertengahan doa jadi ini menarik sekali untuk kita uh, apa namanya Jelaskan lagi bahwasanya ternyata Al Fatihah ini bukan saja untuk uh, ibadah-ibadah Mahdol, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari, ya kiranya. Iya, bahkan surat Al Fatihah ini juga disebut dengan surat Ash Shifa. Ash Shifa ini adalah kesembuhan. Di dalam Al Quran Allah berfirman, Wanuzzi luhmin Al Quran, ma Hu Ash Shifa Umarrahmah lil Mukminin. Dan kami turunkan dari Al Quran itu penyembuhan. Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Jadi yang dimaksud dengan penyembuhan di situ adalah surat al-fatihah Jadi di sebagaimana dalam sebuah hadis juga dikuatkan Al-fatihah dawa'un likullida illa sam Al-fatihah itu adalah obat dari segala penyakit terkecuali maut atau kematian Ya uh, menarik sekali Di samping al-fatihah sebagai obat kita menemukan Di dalam surat Al-Fatihah itu sendiri Kata-kata kasih yang begitu banyak Ada empat sifat Tentang kasih Ar-Rahman, Ar-Rahim Diulang lagi pada ayat pertama tadi disebut Dan ayat ketiga juga Ar-Rahman, Ar-Rahim Bagaimana menurut Pak Ustaz Tentang kasih Yang disebutkan Allah dalam surat Al-Fatihah ini Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim di dalam sebuah tafsir, dalam tafsir Sa'rawiq, Ar-Rahman di sini adalah Rahmanul Dunya dan Rahim di situ adalah Rahimul Akhirah. Yang dimaksud dengan Rahmanul Dunya, di sini Rahmat Allah meliputi baik yang kafir maupun yang mukmin, baik yang berbuat maksiat maupun orang yang soleh. Jadi Rahmatnya di situ meliputi yang baik maupun yang buruk. Tidak dibedakan antara yang baik ataupun buruk, semuanya mendapat rahmatnya. Kemudian disebutkan juga rahimul akhirah. Rahimul akhirah artinya rahimnya itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang soleh atau orang-orang yang beriman. Dan pada waktu hari kiamat itu akan dipisahkan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kapir. Dan orang-orang yang beriman inilah yang memperoleh rahmat dan orang yang kapir memperoleh azab. Oleh sebab ya. itu disebut rahimul akhirah. Eh... Uh. Namun kalau kita lihat Al-Quran secara umum di dalam kasih yang begitu besar, kok ada ayat yang menganjurkan untuk perang dan jihad? Bagaimana Pak Ustadz melihat kasih yang diliputi dengan perang ini? Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat jalal dan jamal. Jalal di sini adalah keagungan, jamal itu adalah keindahan. Manifestasi dari sifat jalalnya adalah keadilan. Jadi setiap keburukan atau setiap kejahatan harus dibalas dengan keadilan Dan setiap kebaikan harus dibalas dengan rahmat Di dalam sebuah pernyataan, Imam So'rawi pernah menyatakan Iqobuhu adlun warahmatuhu minha Artinya apa? Hukumannya adalah berdasarkan keadilannya Dan rahmatnya adalah Berdasarkan kasih sayangnya Atau pemberian anugerahnya yang besar Kepada hamba-hambanya yang berbuat baik Ya saya kira uh, sebagai tambahan Mungkin di dalam bentuk sederhana Bisa kita pahami tentang uh, pertanyaan dari Ustadz Arifin tadi bahwasanya gambaran kehidupan kesaharan kita Seperti antara orang tua dengan anak Kasihnya orang tua kepada anak Bukan berarti tidak membolehkan si orang tua ini Uh, melakukan tindakan-tindakan yang sedikit Keras untuk mengarahkan si anak itu Kepada jalan yang lurus begitu. Pada saat si anak tidak mau belajar Si orang tua dengan sifat kasihnya Bukan tidak boleh untuk Memukul si anak Untuk mengarahkan supaya si anak ini Belajar dan mendapatkan hasilnya Dengan lulus ujian dan uh, Berhasilnya dia di sekolah Ya, Jadi saya kira Menarik sekali tentang Al-Fatihah ini Karena di awal sekali Allah sudah Menampilkan gambaran bahwa Jangan takut kepada uh, yang dia uh, ini ini untuk untuk semua manusia jangan takut karena sebenarnya aku bersifat rahmah aku bersifat kasih dan sayang kepada umat manusia yang harus dilakukan adalah ikuti saja petunjukku hingga insya Allah uh, aku akan memberikan apa yang kamu inginkan aku akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Ya yeah. saya Menarik sedikit untuk saya tanggapi apa yang eh, statement dari Pak Ustadz Zainal tadi Bahwasanya ternyata eh, kital atau perang dan jihad itu tidak bermakna menyempit artinya menjadi sebuah bencana Bahkan dengan jihad dan perang ini sendiri memunculkan perdamaian Memunculkan penyebaran Saya rasa dengan jihad dan perang itulah Islam menyebar ke Indonesia Tentunya mereka sebelum datang ke Indonesia harus menundukkan negeri-negeri yang yang notabene tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Islam. Seperti mereka harus menundukkan negeri, ya berperang dengan pasukan Persia, Romawi. Mereka harus berperang atau menyebarkan Islam di tengah-tengah komunitas. Penyembah Berhala di Cina Tengah begitu. So, kalau menurut tidak. saya ini Pak Ustad, uh -oh. kita tinggal sedikit lagi. Uh, sebenarnya perang itu sendiri, jihad itu sendiri adalah wujud lain dari kasih sebagaimana yang katakan oleh Ustad Perdana. Ya. Jadi dengan diterapkannya perang itu artinya men menerapkan kasih di muka bumi ini. Bayangkan kalau tidak ada perang, kezaliman di mana-mana dibiarkan. Apakah kita ingin anak kita diperkosa di tengah jalan? Kan tidak mungkin. Maka perlu adanya peraturan. Kalau misalnya tidak bisa diatur, dikasih tahu, tak bisa dikasih tahu diperangi. Jadi sebenarnya perang itu adalah wujud lain dari kasih. Adapun permasalahan menyebarkan dakwah tidak ada kaitan perang dengan dakwah. Kita kita mengata, Oglow Sebahna Watanlah berfirman, La ikroh hafid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mau masuk Islam, masuklah dengan penuh kesadaran, bukan dengan perang. Paksaan. Ya, saya rasa mungkin menarik sekali kita diskusi ya, itu, ini. Ya. Cuma waktu kita mungkin nampaknya sudah mau habis. Ya, terima kasih. Mungkin dapat kita simpulkan dari kajian pada kesempatan kali ini. Bahwa surat al fatihah itu adalah surat Makiah dan Madaniyah Artinya surat yang turun di Mekah juga turun di Madinah Kemudian surat al fatihah itu disebut juga dengan As-Salah Disebut juga dengan Fatihatul Kitab Kemudian Ummul Kitab Serta Ummul Furqan Mungkin demikianlah pendengar RRI yang budiman Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini lebih kurangnya mohon maaf. Billaahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.